Bismillah. Mm, mm, mm, mm, mm. Sip ya, Khamisa. Ongan, om bijakit ya. Mm. Om bijna ngebut. Ada. Mudah-mudahan berhasil. Hmm. Satu. Dua. Iya. deh giginya udah copot. Terus giginya diapain ya, Uma? Giginya taruh bawah bantat aja. Dari dapat hadiah. Hadiah dari mana? Umaus oh, kamu. Kalau didengengin kan ada hadiah dari peri. <laughs> Ngarang. Ya kannya jangan kebanyakan ngayal. <tuk> Itu kan cerita bohongan, Ra. Astagfirullah, kok ini giginya bisa sampai hitam begini? Makanya, kalian harus rajin sikat gigi. Iya, Uma. Eh, Uma lagi ngapain sih? Itu kayu apa? Yang ini, ini namanya siwak, sayang. Oleh-oleh dari tetangga yang baru pulang haji... Zaman Rasul dan para sahabat mereka menyikat gigi dengan batang pohon siwak seperti ini Kayak sikat gigi ya Uma. Terus ada odolnya Nah kandungan siwak ini gak kalah hebat dari pasta gigi yang ada pada zaman sekarang oh, gitu. Siwak bisa bikin mulut segar, putih dan sehat loh Wah bisa bikin putih giginya belum putih nih. Eh eh eh. Eh? Kok dibawa kemana sayang? <tuh> Anta. <tuh> si <Siwakan u> <tuh> Ini Teman-teman <tuh> kalau ada gigi yang goyang-goyang, minta tolong mama papa periksain ke dokter gigi ya. Oke? Okay? Boom. Mm -hmm.